Istra bisnis, setelah daging sapi, saat ini terjadi krisis bawang, di mana harga bawang kini bisa mencapai Rp80.000 per kilo atau melonjak 5 kali lipat dari biasanya. Padahal di China, harga bawang hanya 11000 per kilonya. Khusus bawang putih, saat ini memang 95%-nya harus dipenuhi dari impor, namun buruknya pengelolaan stok bawang nasional oleh pemerintah dituding menjadi penyebab langkanya bawang di pasar. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai krisis bawang ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda melihat krisis bawang yang terjadi saat ini? Setelah reformasi bawang merah harganya cenderung sama atau bahkan lebih tinggi dari bawang putih karena semua orang bisa mengimpor. Nah belakangan ini miscaya terjadi lagi yang mirip seperti order baru yang mana importirnya dibatasi gitu ya. Ya mungkin orang-orang partai juga seperti pada kasus daging gitu Dan tidak ada urgensinya melindungi petani terlalu besar Karena apa? Karena memang produksi dalam negerinya kecil ya. Oleh karena itu kasus bawang putih ini nyata-nyata merupakan kesalahan yang disebabkan Karena importirnya dibatasi Tidak ada keleluasaan orang untuk mengimpor Dan untuk memperoleh untung yang besar mereka Kendalikan pasokan di pasar sehingga keuntungan makin lama makin besar. Seperti mirip dengan kasus daging. Sapi. Nah untuk bawang merah lebih rentan terhadap musim. Kalau cuaca buruk, curah hujan tinggi, tidak mungkin dapat panenan yang bagus dan tidak mungkin juga untuk memulai menanam. Dan ini berlangsung puluhan tahun sejak dulu yang seharusnya bisa diantisipasi. Kemudian masalah yang dihadapi petani adalah kendala menyimpan ya tatkala panen harus segera mereka jual dan harga jatuh. Kemudian tatkala paceklik harga sangat tinggi. Ini kan sebetulnya kalau dilihat dari produksi nasional kita sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri. Tinggal distribusinya yang tidak merata karena ada musim panen panen raya paceklik musim tidak menanam gitu ya nah penyelesaiannya sebetulnya ada dua pertama bawangnya diolah menjadi macam-macam kebutuhan seperti juga cabai kita bisa olah ini berlaku juga untuk cabai nanti sebentar lagi cabai nih gitu ya begitu terus padahal bisa kita olah semakin banyak yang diolah semakin stabil harga. Kemudian juga kalau tidak diolah ada opsi kedua yakni menyimpan, tidak semua dijual, disimpan di pendingin gitu ya, sehingga usia bawang itu bisa panjang dan petani bisa memperoleh hasil dari tanamannya itu dengan gejolak yang lebih rendah. Sebetulnya ini basic saja ya, tapi tidak kunjung dilakukan oleh pemerintah. Bank juga sebetulnya bisa membantu, saya dengar Bu Kopin membantu, tapi masih terbatas untuk menghadapi tengkulak gitu. Jadi belum sampai pada misalnya bank memberikan kredit kepada kelompok tani untuk membeli fasilitas yang dibantu oleh negara. Seharusnya seperti itulah kalau mau betul-betul membantu petani. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.